minus yang dia cartar kuliah tadi melebarkan suara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min a'malina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 amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khayral hadiy hadiy muhammadin sallallahu alaihi wasallama sallama wa sharral umur muhdatsatuha wa kull muhdathatin fi dini bid'atun ibu rahimani ya para ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir di Masjid Al-Muhsinin RT 07 Dukuh Kepuh Kulon Banguntapan Bantul Yogyakarta Rahimani Warahimakunallah Serta bapak-bapak yang menyertai Dan yang membantu terlaksananya acara ini Rahimani Warahimakunallah serta para pendengar setia Radio Muslim 1467 AM dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah dan pemirsa uh, Streaming Masjid Ah Musinin Dan juga Radio Muslim rahmani wa rahmatukum Allah anda berada Pada kesempatan pagi hari ini senantiasa dan tentunya tidak lupa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa atas kesempatan kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk menghadiri majelis ini mudah Allah memberi balasan yang layak kepada yang hadir semuanya. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membaca buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Buku kecil yang diperuntukkan untuk semua kalangan Semua kalangan Tidak hanya wanita yang sudah menjadi seorang istri Tapi juga wanita yang akan menjadi istri dan pernah menjadi istri Atau memiliki anak-anak wanita yang akan menjadi istri Dan seterusnya Buku ini Alhamdulillah Sudah tinggal beberapa halaman lagi Tidak terasa Sejak Sofar 1440 Sekarang sudah Sofar Tanggal 1 Sofar ya, Menurut penanggalan 1441 Jadi hampir satu tahun Kemudian Allah memberkai apa yang telah kita laksanakan Allahumma amin Terakhir kita membahas Adalah Halaman 39 dan 40 Yaitu sifat istri yang sholiha Sifat wanita yang sholiha yang ke delapan dikatakan oleh Syekh di buku tersebut atau buku ini bahwa di antara sifat-sifat seorang istri yang soleha adalah menghargai suami, menghormati dan menghargai suami, dan mengetahui tentang kedudukan dan hak suami. Sehingga anda ada ceritanya istri yang solehah itu Menghina dan menyepelekan suami Yang ada adalah menghargai Dan mengetahui kedudukannya Dan menunaikan hak-haknya Kemudian Sheikh membawakan dalil yang Telah kita bahas bersama Satu dalil yang cukup Jelas Bahkan sangat jelas Menunjukkan bahwa Seorang suami itu memiliki hak yang sangat besar Dari istrinya Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda Saya <tidak>, tidak akan memerintahkan seorang pun Yang artinya ya saya tidak akan memerintahkan seorang pun Untuk sujud kepada orang lain Karena hal itu dilarang Merupakan kesyirikan Tapi kalaupun dibolehkan memerintahkan Walau amartu ahadan Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang Untuk bersujud kepada orang lain niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya mari renungkan hadis tersebut ya. yang dicontohkan bukan seorang anak kepada ibunya bukan diperintahkannya anak sujud kepada ibunya bukan diperintahkannya seorang e, manusia kepada nabinya tapi seorang istri kepada suaminya Renungkan hal itu baik-baik ibu-ibu Pandangi suami anda Ketika sedang istirahat Bayangkan bahwa Rasul SAW seandainya diizinkan untuk Memerintahkan seorang sujud pada orang lain Maka niscaya memerintahkan anda untuk sujud pada suami anda. Ya, ini menunjukkan besarnya hak seorang suami. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang kemarin saya eh, terhenti dalam satu kosakata adalah hadis yang diriwatkan oleh. Al-Imam At-Tabarani juga dari Zaid bin Arqam bahwasanya Mu'adh berkata kepada Rasul Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah <coughs> bukankah kau lihat bahwa orang-orang ahlul kitab mereka sujud kepada uskup-uskup mereka sujud kepada bitrik-bitrik mereka dan kenapa kita tidak sujud kepadamu kata muad bin jabal rabb taala kenapa kita tidak sujud kepadamu sementara ahlul kitab mereka sujud kepada uskup-uskup mereka maka rasul sallallahu menjawab, wasallam menjawab la'untu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud pada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Kemudian beliau melanjutkan di halaman 40. Wa la tu'dil mar'atu haqqo zaujiha. Dan seorang wanita itu tidak bisa menunaikan hak suaminya. Hatta lausa'alaha nafsaha ala qatabin la adtahu sampai pun kalau seandainya suami hatta lausa'alaha seandainya sang suami menginginkan dirinya nafsaha sang suami menginginkan dari istrinya untuk melayaninya ala qatabin di atas pelana ya, pelana itu macam-macam pelana kuda, pelana unta. Nah, La a'afathu. Maka dia harus memberikannya. Saking besarnya hak suami ketika diminta untuk melayani suaminya dalam posisi yang sulit ini, ala qotab. Dalam kondisi yang sulit, Ibu nanti mungkin yang punya apa namanya? HP Android HP Android ya. Searching, searching. Bahasa kerane cubo digoleki. Pelana kuda gitu ya, atau pelana unta. Ibu lihat gambarnya. Kira-kira dalam ketika posisi di pelana ini posisi yang sulit enggak untuk seorang istri dalam melayani suaminya dalam kondisi yang sesulit itu pun dia harus menunaikan permintaan suaminya kenapa? karena hak suami itu sangat besar coba bayangkan itu ya. dalam kondisi yang sesulit apapun Maka ini menunjukkan bahwa hak suami itu sangat sangat besar. Dan eh, hak suami akan bertambah ses, berbanding lurus dengan kesalehan suami tersebut. Wa yatazafu haquz zauji hak seorang suami ya tadaaf <-tuh> Kotab yang dulu saya itu tadi apa berarti pelana ya? <tuh noise> ya. Wajtaba afu hakuzawji, yatabaaf dan bertambahlah hak suami berlipat hak suami. Inka na rajulan min ahli salah. Kalau inka na apabila suaminya itu adalah rajulan min ahli salahi. Seorang pria yang merupakan yang termasuk orang-orang yang sholah, soleh, orang-orang yang baik. Jadi semakin soleh seorang suami yang Anda miliki, semakin besar apa haknya untuk dihormati. Wattuko, juga ketakwaannya. Taqwaan itu berarti Sejauh mana seorang suami Melaksanakan perintah Allah Menjauhi larangan Allah ya. Wadiyanah dan keagamaan Seorang suami Jadi tukau itu tadi apa? Men, me, melaksanakan perintah Allah Menjauhi larangan Allah Wadiana dan keagamaan sama. Walmuhafazh ala ibadatillah dan bagaimana dia semakin menjaga ibadah kepada Allah. Wariayah litaati dan betul-betul perhatian terhadap ketaatan kepada Allah, ketaatan dia kepada Allah semakin seorang Semakin suami Anda itu saleh, semakin bertakwa, semakin menjaga hak-haknya Allah, maka semakin besar hak dia atas Anda. Mau wow, Ustaz kalau begitu biar enggak terlalu besar haknya. Saya nanti tak nikah dengan apa? Seorang yang tidak saleh. Loh, jangan. Rugi sendiri, carilah laki-laki calon suami yang yang soleh, yang dia akan menghargai anda dalam kekurangan anda akan akan menghargai anda, akan memuji anda, akan mengapresiasi apresiasi anda dalam kelebihan anda. Jangan orang-orang yang tidak soleh, yang tidak bisa menghargai seorang istri. Jadi kesimpulannya salah. Kalau kalau gitu saya cari yang nggak soleh, bisa biar haknya kecil. Nah, carilah orang yang soleh dan minta tolonglah kepada Allah untuk menunaikan hak suami. Karena orang yang laki-laki yang soleh itu nanti juga tidak akan terlalu nuntut apa? Tidak akan terlalu nuntut haknya. Ya sadar akan keterbatasan istri Sadar akan kekurangan sang istri Tidak akan terlalu nuntut Maka eh, Semakin soleh seorang pria Di sisi Anda Yang mendampingi Anda Maka semakin besar Haknya Ini yang ibu-ibu perlu perhatikan Terkadang Ada pria yang soleh Masya Allah Kita bicara orang lain Bukan bicara persun dan persun Dan dia soleh pada dirinya Serta bisa mensolehkan yakni Menjadi sebab kesolehan orang lain Tentu ibu-ibu harus memperhatikan suami tipe macam ini Untuk memberikan hak kepadanya lebih dari yang lain Jangan sampai orang lain bisa menghargai suami anda Tapi sepulang dia di rumah, anda tidak bisa menghargai dia ya, Jangan sampai orang lain bisa menghargai dia tapi sepulang ke rumah Tidak ada penghargaan kepada dia Maka perhatikan Ibu-ibu yang memiliki suami-suami yang Masya Allah soleh Bisa memberikan manfaat Kepada orang lain Berjuang di jalan Allah Memberikan bantuan kepada sesama muslimin Menolong orang-orang Yang kesusahan Kemudian pulang dicaci Ini hati-hati Ibu-Ibu ya. Anda ya. Lebih berhak Lebih pantas untuk menghargai dia Ketimbang orang lain ya. Jadi, Jangan pulang langsung dicerca Dengan berbagai macam Pertanyaan Sekangan di apa Baik Ini Rabali-Bali Gitu dari mana Ngapain saja Kok gak pulang-pulang Sudah ya. lama kita ini Macem-macem oh, Siapkan dulu Kebutuhan dia ya. Baru setelah itu Mungkin kita menyampaikan Penuhi dulu hak dia Setelah itu baru nanti kita Sampaikan proposal kebutuhan Kita Gitu Jangan langsung begitu masuk pintu wajahnya langsung ditampeni di kertas proposal. Nyak. Artinya apa namanya? Langsung diberondong pertanyaan yang menyudutkan, yang kadang sudah capek menambah apa? Capek lagi. Dibijati enak topi Dibijati iya ya masya Allah. Makanya bi sering di rumah ya. Wah. Wow. Misalnya, saya pernah seminggu di rumah yorati bijetidik, nah wih, seminggu di rumah yorati bijetidik. Kalau aku lihat, ibu-ibu, tolong ibu-ibu perhatikan suami ibu-ibu. Semakin banyak kebaikan seorang suami, Anda berhak dan lebih pantas untuk menghargai dia dibandingkan siapa? Orang orang lain dan ajari anak-anak ibu untuk menghargai dia ajari jadi kalau anda ingin anak anda bisa menghargai orang tuanya maka contohkan ibu-ibu harus memberi contoh <tuh> ya Allah beri anda ya. alam bi. Warawati Tirmizi u Ibn Majah Muad bin Jabal diriwayatkan oleh Al Imam Al dan juga Ibn Majah dari sahabat Muad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala dia berkata Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunia Tidak ada seorang wanita La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunia Tidak ada seorang wanita yang menyakiti Suaminya Fit dunia ketika di dunia, ketika masih hidup Tidak ada seorang wanita yang menyakiti suaminya ketika hidup di dunia Menyakiti itu bisa dengan lisan Dengan lisan Bisa dengan pandangan Lisane meneng, ning matane melorok Meteni, naboh macam, orang lorok yang meteni apa macam lorok meteni itu menakutkan bagi yang tidak tahu. Jadi, bisa dengan mata atau mata merem tapi mulut main jep ini juga menyakitkan. Jadi gini luhum. Nah, itu kalau dah kayak gitu tu, masya jadi jangan sampai. Jadi menyakiti itu dengan berbagai bahasa ibu-ibu, bahasa mulut, bahasa gigi, bahasa mata, bahasa wajah, melemos. Ya. Bahkan mungkin sebagian dengan tangannya, dengan badannya, dengan dandanannya, sakarimu. Ya misalnya sakarapmu aku pokoknya coyong ini, Ben Arab dia mau ngopo Arab bu terserah, lihat kan terserah suamiku terserah aku mau apa mau dibilang apa oleh suamiku terserah kalau dia nggak mau sama aku beneran jadi bentuk menyakiti itu berapa bahasa ibu-ibu? Sekian banyak bahasa. Cipiran, demusan. Hmm. Ya, ketika Anda ini kok malah bengkos. Bengkos apa, apa namanya? Ya, bengkos, bengkos. Apa itu bengkos? Mendengus ya, mendemus. Kalau di gambar kartunnya ada gambar ininya, srot gitu. Hmm dulu kan <laughs> begitu jadi ibu tolong hati-hati ini e, berbagai macam bahasa menyakiti suami ya sikap akan mungkin dalam masakan semua itu kayak pedes kapok mukapan aduh masya allah kopi dicampur pap Kok pedes, Bung? Um. Rasakno. Aduh. Ini saya enggak najari lho. Saya lagi menggambarkan. Jadi dengan berbagai macam apa? Bahasa. Contoh lagi menyakiti suami, anak. Ada masalah dengan suami yang jadi korban siapa? cetroti nanti-nanti nangis ada apa toh um kok anaknya nangis terus Bu. padahal di cetroti terkadang sebagian wanita marah kepada suami ada masalah kepada suami dia ingin menyakiti hati suaminya walaupun mungkin gak ada niat ini bahaya ini, yang jadi sasaran anaknya ini kalau anaknya nangis suaminya kan enggak tenang Nah ini juga termasuk gangguan Hati-hati Berbagai macam pokoknya Ngumpet yang lomang Ngumpet yang jurus umur Masya Allah Kulei ngisor dipan Enggak ada Ndur payon Enggak ada Bo'ekum Masya Allah ini di mana ini ternyata Ternyata pegangan tali sumur Saya gak ngajari ini memberikan gambaran bahwa Oh ternyata menyakiti Itu sekian Sekian banyak Baju yang harusnya Sudah siap dipakai Sengaja pak Tidak disiapkan Ini hati-hati Ibu-ibu ya. Jadi menyakiti suami itu Berbagai macam bentuk La tu di Imratun Imraatun Zaujah fid dunia, Illa qalat Zaujah tuh min al Huriin, kecuali calon istrinya, di mana? Di surga. Dari kalangan bidatari berkata, masya Allah. Ingat bu, ingat kalau suami anda calon penghuni surga berarti dia punya calon is istri dari kalangan apa bidadari sudah disiapkan jodohnya apa kata mereka la tuzi qala lakillah jangan kau ganggu dia selaka kau subhanallah didoakan jelek sama bidadari apa enggak tambah cemburu itu? Jadi bayangkanlah, Bu, kalau lagi nyakiti suami itu, suaminya dikerubuti widadari. Artinya di sana ada pembela. Dan ini bukan perkara yang bukan perkara yang tidak nyata, ini nyata karena telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Hadis ini memotivasi kaum pria untuk jadi pria yang saleh, Berusaha untuk menjadi ahlul jannah. Supaya mendapatkan jatah istri-istri bidadari di mana? Surga. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, seorang wanita janganlah menyakiti apa? suaminya apabila apalagi kalau suaminya adalah suami yang yang soleh soleh itu adalah prosentase kebaikannya jauh lebih besar bukan kok 100% maksum rata ungawe tusok bukan itu namanya laki-laki namanya wanita namanya manusia terkadang terjerumus ke dalam apa? kesalahan tapi jangan balas kesalahan itu dengan kesalahan semi semisalnya atau lebih besar darinya ini dua motivasi untuk kaum pria untuk jadi orang yang soleh supaya dapat apa balasan kelak di suruh surga kemudian yang kedua wanita ini jangan sampai menyakiti suami terutama yang soleh yang mudah-mudahan suami saya kelihatannya ahlul jannah mudah-mudahan dia menjaga kewajiban sering melakukan menjalankan perkara-perkara yang sunnah rajin bersedekah kalau ketemu dengan orang akhlaknya baik ini adalah mudah-mudahan kita berharap suami semacam ini adalah apa? suami penghuni surga oke ya. Ya. Apa kata bidadari tadi la tuzhihi qatalakillah jangan kau ganggu dia qatalakillah Mudah mudah-mudahan Allah membinasakanmu katanya fa inna mahwa indaka da indaqidakhilun ketahuilah wahai wanita dunia sesungguhnya suamimu itu hanya sekedar singgah di dekatmu hanya napa sekedar singgah ada yang singgah di sampingnya 30 tahun 30 tahun kok sekedar Ustaz dibandingkan dengan kehidupan apa? akhirat nikah umur 20 dengan suami tersebut ibu-ibu umur 50 suaminya sudah apa? pindah Tadinya di atas bumi Kemudian di mana? Di bawah bumi Ya sekedar singgah Ada yang Masya Allah Lebih pendek dari itu Baru 2 tahun menikah Meninggal Dunia suaminya 8 tahun menikah Meninggal 5 tahun menikah Meninggal Maka jagalah suami ibu baik-baik Kata bida dari fa innamahua indakithilun dia itu hanya sekedar singgah di sisimu hormati yushiku an yufariqaki ilaina dia hampir berpisah darimu wahai wanita dunia yushiku hampir-hampir an yufariqaki dia berpisah darimu ilaina dan berkumpul dengan kami ya, hati-hati ibu-ibu jangan sampai ibu-ibu dimarahi bidadari itulah keimanan iman itu kaitannya dengan keyakinan loh. hati meyakini perkara-perkara yang gaib ini walaupun gak kelihatan tapi apa nyata Jadi ibu catat saja berapa kali bida dari marah pada Anda. Aduh. Nyong tisanani maning ngaruwit atheri. Saya dimarahi lagi. Ini semua tidak ada tidak lain kecuali menunjukkan besarnya hak suami. Qala ahlul ilm berkata ahlul ilm Fil al hadis di dalam hadis ini indarun ada peringatan ancaman shadidun yang keras lin nisa bagi kaum wanita al mu'diyati yang suka menyakiti li azwajihin suami-suami mereka di hati ya, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua ya. kaum pria, kekurangan mereka, ya, dalam menunaikan hak-hak para istri, dan juga mudah-mudahan Allah mengampuni dosa ibu-ibu, ya. kaum muslimat, ketika mereka kurang dalam menunaikan hak-hak suami dan mungkin terkadang mereka wah, menyakiti hati suaminya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang saleh dan salihat memberikan istiqamah diberikan husnul khatimah dan sama-sama bisa masuk ke dalam surga Nah itu sifat yang keberapa 8 eh, kemudian kita masuk pada sifat yang ke 9 Cukup pendek disebutkan oleh Sheikh Amtul Raza dalam kitab beliau Tapi pembahasan masalah sifat kesembilan ini sebetulnya cukup panjang Insya Allah nanti akan saya beri beberapa poin saja Tidak terlalu panjang Sebagaimana Sheikh juga tidak terlalu memperpanjang pembahasannya Jadi sudah 8 kita pelajari Sekarang nomor berapa ibu-ibu? sembilan. Ya. Adapun nanti yang nomor 8 silahkan ibu-ibu uh, apa namanya koreksi diri. Yani muhasabah, muhasabah. Pernahkah saya menyakiti hati suami? Pernahkah saya mengurangi hak-haknya? Nah, kalau memang ada, mumpung mumpung itu apa bahasa Indonesia-nya? Mumpung, mumpung itu bahasa Indonesia. Iya bahasa Indonesianya apa kalau mumpung? Ah, sel selagi, nasholah ya. Selagi, selama mumpung nah balik menaik, hmm. mumpung selagi ibu-ibu ya. masih ada suaminya di depannya, minta maaf, minta maaf. Dan jangan mengulangi nah, Mudah-mudahan Allah mengampuni kita Semua Sang suami juga demikian ya? Sang suami demikian Jadi Besarnya hak seorang suami Itu juga menggambarkan Besarnya Hak seorang istri Maka silahkan Seperti yang saya katakan kemarin Pekan yang lalu dua kata yang harus sering nembok didengungkan di dalam rumah tangga apa itu apa lupa ibu-ibu maaf dan terima kasih ya kalau bisa tiap hari atau kalau enggak ketika suaminya akan pergi Mas, maaf ya mas Mungkin pelayaran saya selama ini ada kekurangannya Maaf Jazakallah khairah mas Masya Allah sudah berbuat baik kepada saya Itu se sebelum suaminya pergi Kan suaminya kadang pergi tuh harian itu Entah pergi apa Bekerja Entah pergi untuk safar ya. Kemudian ketika duduk berdua Sampaikan maafnya Maaf mas Kalau saya pernah menyakiti hati anda Hati mas begitu. Jadi maaf terima kasih Maaf terima kasih Itu insya Allah Insya Allah akan memupuk rumah tangga yang damai Insya Allah Karena maaf itu adalah Pernyataan kekurangan Dan terima kasih adalah apresiasi dari kelebihan pasangan ini masya allah ampuh silahkan panjenengan praktekkan Ustaz baca di mana Ustad ya tidak saya hanya menyimpulkan saja nah, ternyata dua kata ini memang betul betul ya harus kita biasakan di dalam keluarga kita karena kita manusia itu pasti banyak kekurangan dan pasangan kita pasti ada apa kele kelebihan kita hargai kelebihan dia dan kita akui ya ba, kekurangan dan kesalahan kita damai itu kan gitu ketika ada dua orang bersengketa misalnya satu nuntut hutang harus dibayar jumlahnya berapa dua ribu yang satu ngakunya enggak hutang saya cuma sepuluh ribu Dua puluh ribu, sepuluh ribu. Rampolah sepuluh ibu. Enggak nah, ketemu kan? Nah biar damai bagaimana ibu? Yang dua puluh ribu menurunkan. Yang sepuluh ribu menaikkan. Mena, ketemu di angka berapa? Lima belas ribu. Damai sudah. Begitu juga dengan suami dan istri. Sang Suami punya kelebihan, istri punya kekurangan. Dengan minta maaf, Anda meningkatkan grade Anda. Grade ini apa ya? Bahasa Indonesia ini. Level. Level. Peringkat. Ya, meningkat. Dan dengan memuji, Anda juga tambah lagi. Jadi begitu ibu-ibu. Minta maaf, puji. Nanti ketemu di tengah. Damai hidupnya. Jadi jangan sudah ber pasangan sekian tahun kata maaf gak pernah keluar kata terima kasih apa maninjel apalagi lagi kata, maaf terima kasih itu untuk mempertemukan grade level kita, tingkatan kita kelebihan suami akan menjadi tidak begitu besar grade nya kalau kita sudah ucapkan terima kasih bayangan kita seperti itu jadi kita ketemu dengan maaf dan terima kasih. Ketemu di satu posisi, satu kondisi yang nyaman bagi kita berdua. Silahkan. Ya. Itu dipraktekan. <tuh> Istilahnya dipetani kesalahan kita apa selama ini kepada suami kita. Ustaz, suami saya sudah terlanjur meninggal. Anda masih punya Allah anda masih punya Allah, ketika anda dulu kurang menghargai suami, maka beristighfarlah banyak-banyak kepada Allah minta ampun kepada Allah bertawabat kemudian doakan suami anda dengan kebaikan ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga, ampunilah dosa-dosanya maka ini akan uh, menjadi kafarah insyaAllah ta'ala kafar penembus kesalahan-kesalahan yang pernah Anda lakukan kepada kepada beliau ya. <tuh> demikian yang ke-9 berbicara tentang keadilan kata Syekh Hamdrazah hadidullah taala wa min sifatiz zaujati salihah dan di antara sifat-sifat istri yang salihah Iza mannallahu alaiha Apabila Iza Mannallahu alaiha Allah anugerahkan Kepadanya Mannallahu Allah anugerahkan Alaiha kepadanya Ini kepada sang wanita tadi Wa akramaha Dan Allah muliakan dia Lihat bahasanya ya Anugerah Muliakan dengan apa? Bil-aulat Dengan anak-anak InsyaAllah Jadi anak itu adalah apa? Anugerah dan Kemuliaan Jangan sampai terbalik Menjadi apa? Musibah dan kehidnaan Anak itu adalah Anugerah dan Kemuliaan Jangan sampai menjadi musibah Dan kehidnaan Apa yang dilakukan oleh seorang wanita salihah apabila mendapatkan anak dengan jumlahnya banyak? Anta dilabainahum. Berlaku apa? Adil. Adil kepada mereka. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, iddilu baina auladikum. Berlaku adillah kalian. Iddilu Baina awladikum kepada anak-anak kalian Laki-laki dan perempuan sama Walaupun di sini domirnya domir laki Laki sama perempuan juga Iqdilu baina awladikum Sampai diulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berlaku adilah kalian kepada anak-anak kalian Al-Hadis Fi Sunan Abi Dawud Hadis ini di dalam Sunan Abu Dawud Waqad ja'a Dan ada datang Fihakal makna Yang Dengan makna yang sama Ahadithun adidah Ahadithu adidatun Sekian jumlah hadis Banyak hadisnya tentang keadilan kepada anak ibu Ini diantaranya Perintah Rasulullah SAW Untuk berlaku adil Bagaimana adil? Apa yang dimaksud adil? Adil itu ada dua. Adil dalam nafkah. Dan adil dalam pemberian. Ini tambahannya. Singkat saja. Adil dalam nafkah. Dan adil dalam pemberian. Adil dalam nafkah. Misal adil dalam makanan pakaian kemudian belajar ya pernikahan itu adil dalam nafkah ini yani orang yang anak yang membutuhkan nikah maksudnya adapun adil dalam pemberian ya misalnya seorang tua memberi uang hadiah tanah kemudian membeli apa memberi kendaraan, Jadi ada nafkah Ada pemberian Dalam masalah nafkah Tidak harus sama Dalam nafkah itu sesuai kebuk Tuhan Makan Antara yang kecil dengan yang besar Tentu apa? berbeda. tapi dua-duanya dikasih makan. jangan yang satu dikasih makan, yang satu tidak dikasih makan. walaupun jumlahnya berbeda ibu-ibu. yang kelas satu SD dikasih bakso, yang umur satu bulan dikasih apa bubur, hmm. ya kan? Ya? jangan dibalik atau jangan disamakan umur sebulan diulangi bakso, isokelulutin, jadi tidak harus sama dalam masalah nafkah, tapi sesuai dengan apa kebutuhan, ya sesuai dengan apa kebu? kebutuhan. Kemudian misal dalam masalah pakaian, demikian juga laki-laki dan perempuan beda atau tidak? beda tapi sama-sama harus diberi pakaian yang laki-laki ya celana dan kaos yang perempuan mungkin dikasih apa rok jadi keadilan itu bukan letaknya dalam kesamaan persis dalam hal ini kau bejika iroh mongchenggo tenok dikeiroh maksudnya begitu ya kan lagi-lagi kok dikasih Laki-laki ya, kebutuhannya pakaian lagi? Laki. Yang perempuan kebutuhannya pakaian? Perempuan. Meskipun harganya apa? Berbeda. ya Meskipun harganya ber, berbeda. Apakah harus baru semuanya? Tidak. Selama sudah bisa terpenuhi. Seperti yang saya katakan, lumsuran bagaimana usah, sholat tidak apa-apa. Yang penting terpenuhi kebutuhannya, terpenuhi kebutuhan pakaiannya. Contoh lagi misal obat, sama-sama sakit, yang satu diobati kalau sakit, ini juga diobati. Tapi bukan berarti ketika ini sakit diobati butuh biayanya 1 juta kemudian yang sehat dikasih 1 juta ndak kok tapi ketika sakit diobati sesuai dengan apa kebutuhan ndak harus sama wal iazubillah satu anaknya butuh operasi satunya belum bisa menunda tak dioperasi Ya, cukup dipelotot saja, ya, kayak isalek. Yang satu patah tulang, ya dibilah ya. Dan Allah melindungi keluarga kita dari balak yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Allahumma amin Yang satu sampai patah tulang, operasi kasih pen. Yang satu bukan berarti kudu dioperasi, ben adil. Nah, kamu dioperasi juga ya, nak. Kenapa sih bokku ben adil? Ndak. Adil itu adalah sesuai kebutuhan. Ini dalam masalah pakaian, makan, pengobatan, belajar juga demikian. Yang satu sudah kelas 6 SD, tingkatannya maksudnya tetap usia. Tingkat SMP bukan marhalah pendidikan, pokoknya tingkat. Yang satu masih kelas 2 tahun. Nih, anak ya, tak kasih tahu ya. Dua kali X plus Y Itu sama dengan Dua X tambah dua Y Anak umur berapa? Dua tahun Loh kenapa Mi kok ngajari anaknya gitu? Anu Bi, aku ingin adil Jadi setiap ngajari yang SMP Diajarkan juga ya yes, Itu bukan adil Itu kendoliman Sebagaimana Hmm tidak memberikan kebutuhan ketika anak itu butuh adalah kedaliman. Maka menyamakan mereka dalam kebutuhan juga adalah apa? Kedaliman. Itu dalam masalah Nawa? Nafkah. Adil dalam masalah apa? Nafkah. Demikian juga ketika sang anak butuh nikah mungkin. Maka biaya itu ada dari orang tua. Tidak harus lantas Harus sama Kemarin anak yang pertama habis 100 juta Kemudian anak yang kedua harus 100 juta Tidak Kadang 500 juta Kadang malah 2 juta Insya Bayangkan bu nikah hari ini bisa 2 juta Bisa 5 juta seneng loh membuat ini Walimahnya tempe goreng sambal terasi kereh sayur asam, masyaAllah itu 5 juta waret nih <gifat> ibu-ibu pulang-pulang bade, uh, hmm. alhamdulillah mampu kereh habeh, jadi cobalah sekali-kali walimah itu kayak gitu, ya jadi terkadang mungkin anak pertama untuk kebutuhan nikah besar, tapi anak kedua kecil, tidak ada masalah. Yang penting ketika nikah, kita memberikan biaya. Kalau memang butuh dibantu, anaknya miskin butuh dibantu. Anak kedua pun demikian. Kalau memang butuh dibantu. Karena nafkah itu adalah ketika anak butuh. Kalau anak kaya, sudah kita tidak perlu memberi nafkah. Ya, Anak kaya itu kita tidak memberi. Nafkah, ini tidak, bukan lagi kewajiban kita kepada mereka. Itu dalam masalah nafkah. Adapun dalam pemberian sama, satu diberi, yang lain harus diberi. Ini yang saya belum faham sekali masalah pemberian. Apakah jumlahnya harus sama? Ataukah sesuai dengan hukum waris, di mana laki-laki dua kali perempuan? Karena memang ada pendapat seperti itu. Antaranya pendapatnya Imam Ibn Qudamah dan yang lainnya. Kalau tidak salah juga pendapatnya Syekhul Islam. Jadi sebagaimana ketika mati laki-laki itu dua kali perempuan, maka ketika hidup pun demikian tapi yang jelas, ketika kita memberi satu anak, yang lain harus diberi, ngasih uang misalnya, Tahu-tahu kita ngasih uang nih, buat kamu, hadiah maka yang lain pun dikasih, kecuali beda kalau hadiahnya adalah karena prestasi itu beda lagi ibu-ibu jadi penghargaan ketika prestasi, ketika yang satu tidak berprestasi, ya tidak dapat tapi begitu kita memberi secara mutlak, gak ada sebab apa pokoknya kita ingin memberi Maka yang lain juga harus diberi terlepas dari pembicaraan apakah pemberiannya harus sama ataukah sesuai dengan apa tadi hukum ris laki-laki dua kali banding perempuan. Wallahu taala alaikum warahmatullahi wabarakatuh itu yang saya belum faham, itu belum mencapai titik titik finish akhir dalam pembahasan. Kira-kira ya, Demikian yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan hari ini ya, Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi orang-orang tua yang Salih dan salihah Adil kepada anak-anaknya Jadi yang wanita-wanita yang Menghargai suami Mudah meminta maaf kepada suami Mudah berterima kasih kepada suami Dan tidak menyakiti suami. Demikian juga sebab, sebaliknya. Laki-laki yang pandai minta maaf kepada istri, pandai berterima kasih kepada istri dan pandai untuk menjaga e, dirinya agar tidak menyakiti hati istrinya. Demikian wallahu taala a'lamu bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika